Sudarlun, satu unit truk bermuatan penuh sepeda motor terguling di Bukit Semadam, kejuruhan Muda, Aceh Tamiang, selasa dini hari. Insiden terjadi ketika truk BL 8780JK akan mendistribusikan 20 unit sepeda motor baru dari Medan ke Takengon, Aceh Tengah. Pengemudi truk Ari, 36 tahun, mengatakan kecelakaan tunggal terjadi saat kondisi jalan basah akibat gerimis pada pukul 12 malam. Saat melalui tanjakan, truk mengalami gangguan mesin hingga kehilangan tenaga. Saat itulah truk langsung mundur dan terbalik Ia menyebutkan ketika itu jalan sepi sehingga truknya terhindar dari benturan dengan kendaraan lain Truk tersebut terguling dalam posisi melebar ke jalur seberang dengan posisi sedikit melintang Kapolres Tamia AKBP Muhammad Yanis mengatakan kasus kecelakaan telah mereka tangani dengan menurunkan tim dari saat lantas Yanis menghimbau agar pengendara waspada karena jalur tersebut berbukit dan menikung Kita lanjut lagi berita pagi ini sedarlun setelah dari Tamiang kita beralih ke Loksmawai bersama laporan Saipul Bahri Satu unit rumah di desa Gelumpang, Sulutimu, Dewantara, Aceh Utara, wilayah hukum Polres Loksmawai, Ludes terbakar kemarin Rumah berkonstruksi kayu ini merupakan milik Ida Krisnawati, 38 tahun Kapolsek Dewantara Ibtu Adi Wirayuda Pratama mengatakan saat kebakaran terjadi tidak ada penghuni di rumah itu Saat itu pemilik rumah, Ida Krisnawati, telah pergi ke kantor camat Dewantara karena ada keperluan. Ketika masih di kantor camat, korban dihubungi warga yang memberitahukan bahwa rumahnya terbakar. Korban pun pulang dan melihat rumah serta isinya telah habis terbakar. Akibat kejadian ini korban menderita kerugian sekitar 20 juta rupiah. Kapolsek menyebut pemicu kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Darlun empat warga binaan di lapas kelas 2 BID Aceh Timur bebas bersyarat pada selasa kemarin setelah mengikuti program integrasi cuti bersyarat. Setelah menerima surat keputusan bebas keempat warga binaan mengungkapkan rasa terima kasih kepada lapas ID atas pembinaan yang telah diberikan selama mereka di penjara. Ke lapas kelas 2 BID Irhamudin mengatakan empat napi ini berhak atas pembebasan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku. Sebab keempat warga binaen ini telah memenuhi semua persyaratan administratif dan substantif yang diperlukan. Keempat napi yang bebas bersyarat tersebut memiliki latar belakang kasus yang beragam, yaitu BH terlibat kasus pencurian, FA, FZ, dan ZR, ketiganya terlibat kasus kekerasan dan pemukulan. Irhamuddin berpesan kepada warga binaan yang mendapatkan bebas bersyarat agar memanfaatkan kesempatan dengan bijak, Memfokuskan masa depan untuk perbaikan diri dan berkomitmen tidak mengulangi kesalahan masa lalu Sudarlun banjir yang merendam wilayah Aceh Singkil membawa dampak kerugian miliaran rupiah Daerah yang terparah di landa banjir yaitu kecamatan Singkil Di bukota kabupaten Aceh Singkil itu sudah 3 bulan lebih banjir belum juga kering Bahkan sejumlah desa di Singkil hingga saat ini masih tergenang banjir Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Al-Husni, mengatakan dari hasil pendataan, total kerugian mencapai Rp99 miliar. Rupiah. Selain musibah banjir, kerugian juga terjadi akibat musibah longsor serta abrasi. Bahkan berupa jembatan putus, jalan hancur, dan rusaknya fasilitas publik. Menurut Al-Husni, kerusakan akibat bencana ini tidak mungkin bisa ditangani melalui dana APBK Singkil sebab sangat besar. Karena itu Pemkab Singkil mengajukan biaya rehab dan rekonstruksi kepada BNPB. Menurutnya usulan anggaran yang diajukan secara keseluruhan ke BNPB mencapai Rp457 miliar. Rupiah. Dana tersebut selain untuk rehabilitasi dan rekonstruksi juga untuk pengendalian banjir. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun Presiden Jokowi Dodo mengatakan dirinya akan menghadiri acara pernikahan putra mahkota Brunei Darussalam, Pangeran Abdul Matin. Menurut Jokowi, dirinya telah mendapat undangan untuk menghadiri pernikahan tersebut dari ayah anda Pangeran Matin, Sultan Hasan Al-Bolkiah. Namun, Kepala Negara juga menyebutkan bahwa nantinya akan ada pertemuan antara dirinya dan delegasi Indonesia dengan pengusaha dari Brunei yang membahas soal investasi. Selain mengunjungi Brunei Darussalam, Presiden juga akan bertandang ke Filipina dan Vietnam. Kunjungan kepala negara ke tiga negara tersebut berlangsung pada 9 hingga 14 Januari. Sebagaimana diketahui, Pangeran Martin adalah putra keempat dari 10 anak Sultan Hasan al-Bolkiah. Ia sering menemani ayahnya dalam acara resmi kenegaraan. Antara lain, saat mengunjungi Indonesia menghadiri KTT G20 dan KTT ASEAN. Pangeran Abdul Matin akan melangsungkan pernikahan dengan Anissa Isa Kalebik, yang merupakan cucu penasihat khusus Sultan Pehendato Isa, Perayaan pernikahan, Pangeran Abdul Matin akan mencakup upacara pada 11 Januari. Resepsi pernikahan dan parade di sekitar ibu kota Bandar Seri Begawan pada 14 Januari 2024. Sudah kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, menyerukan kepada negara-negara muslim untuk memberikan dukungan senjata kepada militan Palestina yang sedang berperang melawan Israel di jalur Gaza. Seperti dilansir kantor berita AIP, seruan ini disampaikan Hani dalam pidato terbarunya di Doha, Qatar, tempatnya mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Perang antara Hamas dan Israel pecah sejak 7 Oktober tahun 2023 ketika kelompok militan yang menguasai jalur Gaza melancarkan serangan dengan mengejutkan terhadap Israel yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang yang kebanyakan warga sipil. Rentetan serangan dilancarkan Israel terhadap jalur Gaza untuk membalas serangan. Dengan laporan terbaru, Otoritas Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 23.000 orang tewas akibat serentetan serangan militer Tel Aviv. Sebagian besar korban tewas di jalur Gaza merupakan perempuan dan anak-anak. Pekan lalu, Haniyeh menyatakan dirinya terbuka terhadap pemerintah tunggal Palestina atas jalur Gaza dan tepi barat. Hamas saat ini menguasai jalur Gaza, sedangkan otoritas Palestina yang didominasi faksi Fatah pemerintah tepi barat yang diduduki oleh Israel. Dari Newsroom, Serambi Tanyu Kormai di batas kota, demikian informasi pagi, edisi Rabu 10 Januari 2024. Informasi pagi Serambi FM ini bisa didengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. formasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami at Serambi FM. Sudarlun, wassalam.